Kenceng-kenceng lagi Biar gak ada yang ngantuk ya Setuju Setuju Banggi suaranya Mana Banggi Ada sebuah lagu Kita joget Ichiki Wir Barangnya apa Soon, ya Reang, ya terima kasih banyak. Dua lagu sudah Elsa bawakan bersama dengan Yupa Lapa, Pie Mas.